Sudarlun Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin mengapresiasi Provinsi Aceh lebih dahulu menjalankan prinsip syariah dalam muamalah. Sebagai daerah model, Wapres meminta Aceh untuk terus mengembangkan dan membumikan penerapan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini diungkapkan Wapres saat dalam sambutannya menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDX di Anjung Monmata, Pendapat Gubernur Aceh, Kamis kemarin. OAPRES juga mengapresiasi Provinsi Aceh yang telah mengkonversi Bank Pembangunan Daerah dari Bank Konvensional menjadi Bank Sariah. Menurutnya provinsi lain juga mulai ikut melakukan hal yang sama menghadirkan Bank Sariah dalam transaksi. Terkait penerapan kanun nomor 11 2018 tentang Lembaga Keuangan Sariah, OAPRES juga mengapresiasi Provinsi Aceh. Wakil Presiden berpesan kepada para ulama di Aceh untuk terus melakukan kajian dan istihad dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer yang menghasilkan solusi atas berbagai persoalan yang muncul selama ini. Garlun Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda PPTM bentuk tim Advokasi dan mitigasi kasus Imam Askur melibatkan 50 pengacara asal Aceh. Tim diketuai TKU Nasrullah dan langsung menyurati Presiden Joko Dodo, Panglima TNI, Kapolri, dan pihak terkait lainnya. Isi surat antara lain menyatakan perlu adanya transparansi dalam proses hukum terhadap kasus penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan Imam Askur oleh Oknum TNI dibantu beberapa warga sipil. Tim advokasi dan mitigasi juga meminta dapat diberikan akses terkait dengan proses penegakan hukum pada semua tahapan. Nasrullah menilai perlu ada langkah untuk melakukan pemetaan atau mapping dan penyelesaian secara arif bijak solutif dan tuntas terhadap akar permasalahan terkait kasus ini, khususnya menyangkut obat-obatan terlarang dan oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Nasrullah juga mengapresiasi Panglima TNI dan Kapolri yang telah merespon positif kasus ini. Sejauh ini, POM Dam Jaya sudah menahan tiga oknum prajuri TNI tersangka kasus penggunaan Imam Maskur, masing-masing pra-KRM yang merupakan anggota Pas Pampres, pra dari Satuan Direkturat Topografi TNI Adi, dan pra-KJ dari Kodam Iskandar Muda. Kemudian, Polda Metro Jaya juga telah menahan tiga warga sipil yang turut terlibat dalam kasus Imam Maskur. Darlun pria parubaya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tengkurap di sebuah kebun jagung di Gampung Pantilabu, Pantibidari, Aceh Timur kemarin. Korban teridentifikasi bernama Muhammad Rashid, 58 tahun, warga Gampung, Tanjung Dalam Selatan, Langkahan, Aceh Utara. Kapolsek Panti Bidari Ibda Munawir mengatakan korban pertama kali ditemukan Zulkifri warga setempat pukul 17.30. Saat itu Zulkifli tidak mencari rumput pakan ternak. Zulkifli kaget melihat sosok tubuh manusia tengkurap di kebun jagung milik Marzuki yang dikelola Bukhari. Kemudian saksi Zulkifli mendekati dan ternyata korban telah meninggal. Saksi kemudian melaporkan ke Polsek Pantibidari. Memperoleh informasi adanya penemuan mayat Kapolsek Polsek Pantibidari dan sejumlah anggota menuju lokasi dan mengamankan TKP serta berkoordinasi dengan Satres Krim Polres Aceh Timur. Tiba di lokasi, tim Inavisat Reskrim Polres Aceh Timur membawa jenazah korban ke puskesmas Panti Bidari untuk divisum. Dari keterangan dokter ditemukan sejumlah luka robek pada area perut, lapak kaki dan betis, serta korban mengeluarkan darah dari lubang telinga, hidung, juga mulut. Dugaan sementara penyebab kematian korban akibat tersengat listrik dari kawat listrik yang dipasang di kebun jagung. Sudarlun Polda Aceh menerima penyerahan dua pucuk senjata api laras panjang sisa konflik dari masyarakat usai sosialisasi tambang ilegal yang digelar Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Gempang, Kabupaten Pidi. Dua pucuk senjata api yang diserahkan tersebut merupakan jenis M16. Direktur Reserse Kriminal Polda Aceh, Kombes Polisi Winardi mengatakan tokoh masyarakat yang menyerahkan senjata api ini meminta namanya dirahasiakan. Bersama senjata api tersebut turut diserahkan 3 magazin beserta 55 butir peluru kaliber 7,6 mm dan 15 butir peluru kaliber 5,56 mm. Periura menengah polda Aceh ini mengatakan penyerahan senjata api tersebut berawal dari sosialisasi tambang ilegal. Setelah sosialisasi ada tokoh menyampaikan keinginan untuk menyerahkan senjata api yang selama ini disimpan. Menyahuti keinginan ini, Winardi didampingi Kepala Subdit Tindak pidana Tertentu Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, KBP Mulyadi, menuju lokasi penyerahan senjata api tersebut. Penyerahan senjata api beserta magazin dan amunisi ini berlangsung di suatu tempat. Saat ini senjata api tersebut diamankan di gudang senjata Polda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama ceram BFM. Sudarlun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Caimin diperiksa tim penyidik selama sekitar 5 jam dalam kapasitas sebagai saksi. Adapun Caimin merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi priori 2009-2014. Usai menjalani pemeriksaan Caimin kemudian menemui awa media. Caimin mengatakan dirinya telah membantu KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja. Adapun dugaan korupsi dimaksud adalah pengadaan sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di Kemenaker Trans 2012. Chaimin menyebut pengadaan sistem proteksi itulah yang saat ini tengah diusut lembaga anti antiraswa itu. Salah satu tersangka dalam korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan mantan dirjen di Kemenaker Trans saat itu. Chaimin mengaku telah menyampaikan semua yang ia dengar termasuk yang diketahui terkait dugaan korupsi yang menjerat mantan bawahannya kepada penyidik KPK. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Salah satu tersangka merupakan mantan anak buah Caimin yang menjabat sebagai dirjen di Kertrans saat itu berinisial RU Para tersangka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dengan nilai kontrak lebih dari 20 miliar rupiah Sudah kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Rusia menembak jatuh 5 drone yang mengudara di wilayahnya dengan salah satu drone menargetkan Moskow pada kamis waktu setempat Moskow menuduh Ukraina sebagai dalang dibalik rentetan serangan drone terbaru di wilayahnya tersebut Otoritas Rusia menyatakan tidak ada laporan korban jiwa akibat serangan drone terbaru Ukraina itu Walikota Moskow Sergei Sobyanin dalam pernyataannya menyebut satu drone menargetkan Moskow namun berhasil ditembak jatuh di wilayah Tenggara ibu kota Rusia itu tanpa menimbulkan kerusakan atau korban luka. Dua drone lainnya sebut Gubernur Rostov, Vasily Golubev, ditembak jatuh di wilayah Rostov bagian selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Puing-puing drone ini berjatuhan di pusat kota Rostov, Ondon, ibu kota wilayah tersebut, hingga merusak beberapa mobil dan memecahkan kaca jendela di sebanyak tiga bangunan. Dalam pernyataan terpisah, Gubernur Brins Alexander Bogomas melaporkan bahwa dua drone telah ditembak jatuh di wilayahnya yang juga berbatasan dengan Ukraina. Puing-puing drone yang ditembak jatuh ini memicu kerusakan terhadap stasiun kereta apis tempat dan beberapa mobil. Dari Newsroom, Seramitan Jumur Mai di Batas Kota, demikian informasi pagi di edisi Jumat 8 September 2023.